Mitra bisnis, baru-baru ini ramai diberitakan orang yang datang dari luar negeri yang membawa oleh-oleh dengan nilai lebih dari 250 dolar Amerika akan dikenakan bea masuk. Tarif bea masuk tergantung dari jenis barang. Anggota DPR Hari Azhar Aziz kurang setuju dengan batas 250 dolar tersebut yang dinilainya terlalu rendah. Di negara lain yang menerapkan hal serupa seperti Taiwan dan Thailand batas nilai oleh-oleh sekitar 650 dolar Amerika, sedangkan Jepang dapat mencapai 2.500 dolar Amerika. Untuk membahas hal ini setelah tersambung dengan Direktur International Property and Land Management Widarto Wirawan. Pak Widarto, apa komentar anda? Saya cuma dengar isu. Artinya belum belum belum ada terpampang peraturannya dengan jelas ya. Itu Jadi aku cuma dengar, cuek hati-hati, hati-hati gitu aja ya. ya. Yang penting sekarang pertama disosialisasikan dan kemudian、uh, sejauh mana itu sudah bisa diterima ya oleh, oleh keadilan masyarakat ya. Mengenai batas yang hanya 250 dolar Amerika, bagaimana Anda menilainya? Menurut saya batasnya itu bukan terlalu rendah. Sangat terlalu rendah kebangetan gitu loh. Menurut saya terlalu rendah kalau yang wajar, Paling enggak di atas sepuluh juta rupiah ya. Mungkin itu, itu pun masih, masih umum. Orang kalau belanja di luar negeri, olah-olahnya yang umum sekitar 10 sampai 20 juta itu umum ya. Jadi menurut saya kok kurang,、uh, kurang, kurang wajar. Jadi di bawah 20 juta belum dikategorikan benda berharga?、Uh, menurut saya belum ya. Karena benda berharga itu kalau kita bilang jam Rolex kan ya harganya sampai ratusan juta ya. Jadi menurut saya misalnya kita beli ke luar negeri biasanya kalau ke Singapura t u h yang dibeli adalah elektronik. Elektronik yang mungkin di sini nggak、uh, ada. ya Itu harganya kan k i t a katakanlah kita beli iPad di Singapura. Itu paling nggak sekitar 7 jutaan. Itu bukan untuk d i p e r k e j a n g k a n tapi untuk dipakai sendiri. Oleh-oleh buat anak. Kemudian、uh, dan mungkin kamera. Jadi saya kira untuk batas sampai 20 juta itu masih umum wajar sebagai oleh-oleh. Yang r a s a n y a kalau oleh-oleh untuk dipakai sendiri, kurang, kurang pantas untuk dikenakan pajak ya. Nah, kemudian kalau pakaian-pakaian, pakaian kan juga umum ya, satu stel pakaian. Kalau perempuan itu mungkin sekitar 5 0 0 0 0 u sampai 2 juta ya, sampai 3 juta gitu. Ya, itu masa di, nanti di, di kopernya dibuka, diperiksa,、uh, bajunya nanti a p a belum. ダミキアンウィうルトウビラワン、サヤキギビジャイアン。